Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fi rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit yang tersisa dari materi di atas. Kemudian kita jawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Alhamdulillah melengkapi pembahasan tadi terkait dengan waktu penyembelihan seperti yang kita ketahui baik hajiul tamatul dan sembelihan Idul Adha maka ini dimulai dari uh, tanggal 10 sampai akhir hari Tashrik ala Sahih menurut pendapat yang sahih ya yeah. jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 begitu. Kemudian juga kata beliau, waman arada an yudahi. Siapa yang ingin untuk menyembelih kubhiyah, la ya'hud min shaghirhi, wala min azfarhi she'yan ilah dhabh al udhhiyah. Ida dakhlat ashrun, ashru al -hijjah. Bagi yang ingin menyembelih, diingatkan bahawa dia tidak boleh memotong kuku, memotong rambut sejak masuk tanggal Zul masuk tsulai pertama mulai tanggal 1 sampai dia menyembelih kurbannya atau hadiyunya dan ini ya sampai dia menyembelih kurh ini terkait dengan udhiyah ya kalau hadiu jemaah haji ya tahallul dulu boleh tahallul dulu motong rambut ini jemaah haji kalau yang ingin berkurban itu yang tidak boleh sampai dia menyembelih kurban begitu riwayat muslim di sebagian riwayat juga kulitnya jadi rambut kuku dan kulit begitu disebutkan di sebagian be... bab buku ya. dan nampaknya itu bersumber dari sebagian riwayat Allah Alam kemudian Ashoka yang rahimahullah menyebutkan juga di sini terkait dengan Hal ini uh, Disyariatkan bagi Orang yang Berhaji Untuk menandai hewan korbannya Walaupun ini untuk zaman sekarang jarang ya Kalau dulu terkadang Dia sudah siap-siap sekian waktu sebelum Haji bahkan Rasulullah sudah mengirim sejak dari Madinah mengirim hewan-hewannya duluan. Ya, jadi sebagian jemaah haji membawa hewan yang dibawa atau yang diingin disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disyariatkan kalau melakukan itu menyiapkan hewan kurban seperti itu, hewannya ditandai di taklid dan di HR istilahnya di taklid itu diberi kalung, ya kalau dulu ya diberi kalung misalnya sandal atau yang sejenisnya untuk tanda saja. Ini hewan sudah disiapkan untuk haji, nggak boleh diapa-apakan. Dalam arti dijual nggak boleh, diberikan ke orang lain nggak boleh. Memang ini sudah khusus untuk itu. Ya ditukar juga nggak boleh kecuali kalau uh, kondisi tertentu ya. Misalnya ingin ditukar dengan yang lebih baik karena dia cacat, nah ini urusan lain, ada pembahasan lain. Nah ini faidahnya diberi tanda dengan dikalungi seperti itu, atau juga Wa isy'aruhu di, e, di apa disayat ya punuknya itu disayat juga ini sebagai tanda. Tapi sekali lagi ini kalau zaman sekarang sudah jarang orang melakukannya ya karena Biasanya sekarang eh, langsung ke tempat penyembelan, beli di situ sembelih sekalian. Biasanya sekarang begitu. Atau titip ke eh, yang dipercaya oleh pemerintah. Di sana ada, setahu saya ada bank yang syariah, ya, bank rojihin namanya. Itu di musim haji seperti ini ada pusku-puskunya untuk seseorang membayar ke situ mewakilkan sembelihan. Nah itu lebih simple lagi. Yang jelas mereka sudah dipercaya oleh pemerintah sana, sehingga insya Allah jujur. Itu lebih mudah. Waman baca hadian lam yahrum alisheun mim yahrumu alal muhrim. Kalau ada yang seperti itu, iaitu yani dia apa mengutus hadiunya duluan. Misalnya Nabi di Madinah tadi kan Sudah, hewan saya bawa dulu Nah Dia di tempat tersebut Dia masih seperti orang halal Bukan kemudian menjadi Mohrim, orang yang berikram Tidak, tetap dia sebagai statusnya Orang yang halal Tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi haram Atasnya, karena Hal tersebut Kemudian sekaligus di sini ada pembahasan sedikit tentang umrah ya biar tuntas masalah haji ini yuhrimulaha minal miqat wa man kana fi makkah kharaja ilal hil thumma yatufu wa yas'a wa yahlik wa yaqassir wa ayyamashru'atan fi jami'is salat <scratches> naam ee eh Kalau kita tunda saja ada beberapa pembahasan yang anu, insya Allah kita tunda pada kesempatan berikutnya ini tentang umroh dan hal-hal yang terkait dengannya. Allahumma ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah melakukan solat solat sunnah saat ibadah haji atau umroh sebelum dan sesudah terlaksananya manasik? Ini terkait dengan safar ya Kalau dia niat safar di situ, Kemudian Waktunya akan jelas Biasanya kalau yang dari sini Maka Dengan waktu yang jelas seperti itu Allahumma'alam setelah 4 hari Maka dia Seperti hukumnya orang-orang mukim. Dia boleh sholat sunnah Dianjurkan oleh sholat sunnah Begitu. Karena dulu Nabi di dimakam 4 hari Kemudian melanjutkan ke Arafah Dan seterusnya Sebagian ulama menyimpulkan Untuk 4 hari Dia dihukumi Seperti umumnya musafirin Setelah itu Seperti mukimin Orang-orang yang mukim Jadi solat sunnah, qabdiyah, ba'diyah Boleh sunnah. Bolehkah melakukan umrah Untuk orang yang telah meninggal Setelah selesai manasik haji Yani ini umrah secara tersendiri Ini tidak ada tuntunannya Dan Banyak ulama mengatakan Atau menyebutkan suatu pembahasan Tentang satu safar Ya untuk satu umrah Jadi jangan satu safar untuk berulang-ulang Umrah Ya Dan dulu Nabi SAW menyuruh Aisyah Mungkin kita akan bahas pada kesempatannya nanti Tentang umrah ini Beliau menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk umrah setelah haji. Karena apa? Karena beliau waktu itu tidak bisa melaksanakan umrah di awal sebagai haji tamattu', umrah kemudian haji. Makanya Aisyah radhiyallahu anha hajinya ifrad. Ya, haji saja. Ketika ingin pulang, ya Rasulullah orang-orang haji -orang pulang dengan bawa haji dan umrah. Saya cuma haji maka Nabi mengizinkan untuk Aisyah umrah setelah itu karena di awal enggak bisa disebabkan haid. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi selain itu, kaum laki-laki jelas tidak punya halangan seperti itu, maka tidak boleh untuk mengumrahkan umrah sendiri saja enggak boleh. Tidak ada tuntunannya. Ya, apalagi mengumrahkan orang yang lain. Ini juga tidak boleh Bagaimana menandai Atau ciri-ciri bahwa hewan kurban Telah mencapai umur Nah ini bertanya Kepada e, Mungkin yang jual ya Karena kadang-kadang mereka tahu Tentang umur hewan tersebut Dan terkadang mereka Mengetahui dengan giginya ya Giginya sudah tanggal Atau belum sebagian giginya Pertanda itu sudah Mencapai umur tertentu Ya sudah poil Setelahnya begitu Ya alam. Bagaimana dengan kurban Apakah bisa disamakan dengan Sapi untuk tujuh orang Kerbau Bagaimana dengan kerbau Apakah bisa disamakan untuk Tujuh orang Disamakan dengan sapi Boleh sama Hukumnya kerbau sama dengan sapi, ya untuk tujuh orang, boleh. Kapan waktunya menyembelih? Apa ini? Kapan waktunya menyembelih untuk dam? Apakah sama dengan haji? Kalau dam bebas, ya dam artinya untuk uh, sembelihan disebabkan karena pelanggaran dalam suatu amal haji. Ini bebas enggak terkait dengan waktu tertentu. Penjelas disembelih untuk orang-orang fakir di tanah suci. Berapa hitungan yang dapat diambil oleh orang yang melaksanakan udhiyah? Berapa hitungan yang dapat diambil oleh orang yang melaksanakan udhiyah dan berapa hitungan yang yang dihadiahkan. Oh, yakni di sini artinya untuk bagiannya ya, kan tadi untuk makan sendiri, untuk hadiah dan untuk sodako. Ya itu itu tidak mesti semuanya terpenuhi tiga tiganya. Seandainya apa kita peruntukkan semuanya untuk sodako boleh, atau semuanya untuk hadiah ya boleh tapi semuanya untuk makan kita enggak boleh. Harus ada yang untuk orang lain. Ya. Dan enggak mesti ada sedekah, ada hadiah di sini. Cuma tadi yakni apa oh, apa namanya? salurannya ya, boleh untuk sedekah, boleh untuk hadiah. Tapi seandainya suatu saat kita melihat untuk maslahatnya ini Semuanya untuk sodakoh boleh saja Atau sebaliknya semuanya untuk hadiah Boleh saja Nah ketika mau dibagi tiga Tadi ulama mengatakan Ya jangan lebih dari sepertiga Sepertiga Kita mau makan gak boleh lebih dari sepertiga Daging Ya, Walaupun ini juga bukan ketentuan Yang pasti ya karena setahu saya Tidak ada riwayat yang Tegas mengatakan Tidak boleh melebihi sepertiga itu hanya istihat para ulama, ya sehingga seandainya lebih dari sepertiga juga boleh, namun ya alangkah baiknya kalau kita mengikuti petunjuk para ulama tersebut, kalau mau makan ya jangan sampai melebihi sepertiga dari hewan kurban itu, ya selbihnya e, boleh untuk hadiah, boleh untuk sodakoh, boleh sebagian hadiah, boleh sebagian sodakoh, Allah malam. Sementara kita cukup wa sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil